Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam episode kehidupan, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali episode-episode yang harus kita jalani Ada episode itu yang kemudian mengurus air mata Ada episode yang membuat kita tergelak Ada episode yang kemudian membuat kita merasa tegang Ada episode yang membuat kita merasa bahagia Namun apapun episode itu, itu adalah bagian daripada kehidupan yang harus dijalani setiap orang Макаолотлам гарискан такий манусія. Сатія Оран, Дічіптака, неган Пасаганья, Масанг, Масанг. Сатія Сідаласото, Олот Дічіптака, неган Пасанг, Пасагань. Трамасук манусія. Макаолотлам гарискан такий манусія. Трамасук багіє, небада, айя, айя, тарахада, манусія. Анхала колокомін, анфусікому Асуаджан. І це дві дві дві дві дві дві дві дві дві дві дві pasangan-pasangan mereka dari diri-diri mereka sendiri. Untuk apa kemudian? Untuk mereka kemudian membuat suatu hubungan pernikahan litaskunu ilaiha. Untuk ada di dalam pernikahan itu sebuah rasa sakinah, sebuah rasa tenteram, liyat ma'in biha, untuk merasa tenteram, merasa tenang ketika mendekati pasangan kita tadi. Dalam pernikahan tercipta sebuah ibadah yang ibadahnya tidak ada dalam ibadah-ibadah yang lain selain daripada pernikahan itu sendiri. Dalam pernikahan seorang laki-laki menjadi tenang karena adanya seorang wanita. Seorang wanita menjadi tenang laki -laki. Maka, dalam pernikahan itu ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan keturunan, mempersiapkan anak keturunan untuk menjadi pejuang, -pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pernikahan adalah sebuah episode yang menggembirakan bagi kedua insan baik laki-laki ataupun perempuan. Namun Bapak Ibu sekalian, ada kalanya Allah justru menguji keimanan kita. Allah justru menguji apa yang kita yakini pada Allah dengan satu hal yang justru menjadi seharusnya yang paling berbahaya, berbahagia bagi kita yaitu dalam pernikahan itu sendiri. Terkadang Allah kemudian menguji kita dengan sebuah pernikahan yang harusnya menjadi keluarga yang sakinah kalau agen tenteram di jalan Allah yang dipenuhi dengan mawaddah warahmah, dipenuhi dengan kasih sayang. Kalau kemudian Allah uji ketika pernikahan mereka harus memilih antara satu hal di antara satu hal yang lain. Ketika rasa cinta sudah dicabut daripada mereka karena adanya perbedaan, karena ada sesuatu hal yang kurang di antara mereka, maka saat itulah terjadi hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Perceraian. Suatu kata yang dihindari oleh setiap pasangan di atas muka bumi namun tidak ada yang bisa melepaskan semuanya daripada yang namanya perceraian. Namun ada hikmah yang Allah ciptakan dari jalan talak, daripada jalan perceraian, daripada jalan perpisahan, mungkin adalah sebagai pendidikan bagi keduanya mungkin pendidikan bagi orang-orang yang belum pernah melakukannya ataupun apapun di balik itu tentunya Allah pasti memberikan hikmah daripada syariat yang Allah turunkan kepada manusia itu? Dalam yang semua orang sangat menghindarinya karena telah episode kehidupan yang mungkin sangat getir yang mungkin sangat asam bagi sebagian besar orang. hikmah di balik sebuah perceraian mudah-mudahan kita bisa memahami semua itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh dibicarakan. Ah ya. Ah, ini, ah. Ah, ah. Ah, sangat sulit dibicarakan bagi orang yang baru menikah. Baik. Anggal, Jek. Dari kaua. Kenapa Anggal, Jek? Diam. Tunggu. Mas Andre saya duduk dulu, duduk ngeri, dulu. Tunggu. Kenapa Anggal, Jek? Aku lagi bergibik ngeri dengan uh, judul kita pada hari ini yaitu hikmah sebuah perceraian. Terima kasih. Hus. Kenapa nih? Horor benar. Ah, oh, antal kenapa? Istri saya minta cerai. Aduh. Oh. Ketawa. Persoalan <laughs> sepele. Heeh. Uh. Cuma saya tampar 3 kali minta cerai. Waduh. Saya... Wah, Tambak itu cuma ilang. ya, Bu ya, cuma ya. <laughs> nah, itu kan eh uh, banyak ya, terjadi. Banyak terjadi. Ya? Tapi enggak boleh dibuka itu air di dalam kuali. rumah tangga. Hmm. Hmm. Keperasaan di dalam rumah tangga. Mmm. Keperasaan itu penting juga dalam rumah tangga, Sat. Memang sih tuh nah, tapi kan ada kadarnya. Anggap aja sebenarnya oke okay, lagi. Ini ketika di, diberi judul pada hari ini nih Ibu-ibu semua dan pemirsa semua. Kesapa dulu nih. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ini, Ibu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru menikah beberapa hari ini, Bu. Ya. Pembahasannya bahasannya uh, hikmah sebuah perceraian. Sehingga tadi ketika diberi judul uh, oke okay, gitu. Hmm. Karena uh, Ya seperti dikatakan oleh Masal, tidak ada satu pun pasangan yang ingin bercerai karena mereka ya. pasti selalu doanya jadikan aku pasangan dunia akhirat. Betul. Ketika tapi, di penghulu kan ya? Iya. Nah, kan, di di salaman apakah Anda kemudian sudah menikah? Belum. Betul. Dan kemudian berniat akan menjaga, menjaga sebagainya. Saterucap akad kan enggak mungkin orang berpikir, "Ah, saya mau bercerai deh." Enggak ada. Betul. Itu nah, tapi kalau dalam proses pernikahan yang sudah begitu lama bertahun-tahun itu sudah ada kecocokan, nah itu di dia. antara suami Betul. istri Betul. Nah, boleh dong bercerai? Nah, itu Boleh, nanti dibahas. Dibenci oleh Allah. Betul. Nah, seperti orang itu. Orang bercerai itu benci sama Allah ya? Betul, yeah. sebuah perbuatan yang dihalalkan tapi dibenci oleh Allah. Nah, kita nah. akan bahas lagi lebih dalam lagi Uncle Jet hmm. mengenai hikmah sebuah perceraian. Kan tujuan pernikahan adalah menenangkan, tapi kalau sudah tidak menentram lagi, mungkin langkah yang baik adalah setelah semuanya itu mungkin mungkin ada solusi yang lebih baik lagi, Kang. Iya, mungkin. Hmm. Nanti kita akan bahas mengenai hal tersebut bersama Harum so. Sumber Keteng yang hebat. Pemirsa semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap dalam inspirasi lan tah menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak dan Ibu, para pemirsa di manapun berada, hari ini kita berbicara Sebuah peristiwa kehidupan yang dirindukan oleh begitu banyak manusia yaitu pernikahan. Tetapi perjalanan pernikahan ini tidak semulus seperti apa yang diinginkan, diharapkan begitu banyak pasangan. Ada kalanya kerikil-kerikil tajam menghadang. Itulah kenapa juga dikatakan dalam rumah ini ada yang disebut dengan thulul tariq wa kasratul awaiq jalannya panjang mendaki dan berliku tantangan bisa saja terjadi dari sisi manapun entah itu komunikasi entah itu godaan-godaan dari luar entah itu dari sikap dan perilaku dalam diri yang kemudian tidak mampu dikomunikasikan dengan baik terhadap pasangannya lalu ancaman yang paling hebat kemudian adalah rapuhnya kebersamaan. Perceraian menjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Tetapi separah itukah perceraian? Seandainya perceraian adalah sesuatu yang betul-betul dibenci, mengapa kita menyaksikan ada putra angkat Rasulullah saat itu Zaid yang berpisah dengan Zainab La lu skenario Allah kemudian melanjutkan dengan menikahnya antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zaidah. Kita tentu ingin menggali lebih dalam. Mengapa perceraian yang terjadi baik di kalangan sahabat ataupun ulama di antara orang-orang yang dekat dengan Allah menjadi kategori sesuatu yang dibolehkan oleh agama? Tentu saja Kita harus mencapai sebuah pengetahuan Ada apa dibalik sebuah hadith Yang menyatakan Inna halal Sesungguhnya Di antara perkara yang halal dan dibenci oleh Allah Adalah talak dan perceraian Dari kutubu siktah yang enam menjelaskan hadith Hanya ada satu dalam kitab Sunan Abi Daud Yang menyatakan ini sebagai sahih Yang lainnya adalah da'if Kita ingin tahu bahwa Bila ada satu perceraian Yang halal Dan diridahi Allah Tentu saja Yaitu perceraian Yang menjalani sunnahnya Itulah kenapa Allah menyatakan At-tolakum ar-ratan Fa-insakum bi-ma'ruf Au-tasrihum bi-ahsa Talak itu ada dua kali Bila engkau ingin mempertahankannya Dengan baik Maka pertahankan perkawinan itu Dengan ma'ruf dan bila engkau ingin berpisah berpisahlah dengan ihsan. Subhanallah, mudah-mudahan kita akan mendalami yang lebih dari berikut ini. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, sekarang apa Ustaz penasihat perceraian itu? Ya, maksudnya bukan aktivis perceraian. Iya, benar. Ini Ustaz yang baru menikah. Alhamdulillah barakallahu лакава alaik wa jama' bainakuma fi khairin amin selamat barokah insyaallah ini sudah menikah juga tapi di ambang perceraian oh jangan sebelum berbalik mudah-mudahan yang adanya Ustaz Nurul tercegah perceraian hidup perkawinan. Hidup perkawinan. Nikah ya. Pernikahan. Baik, silakan duduk. Ustaz Nurul Huda ya. atau Ustaz. Karena benci Allah ya, Ustaz ya. Betul sekali. Sampai arsy Allah bergoncang. Berguncang ya, iya. Karena ya. Allah menanam um, apa namanya? Merasa tidak suka dengan orang-orang yang menikah. Parahnya ya, ya. bergoncang arsy Allah. <tuh> Baik, eh uh, kita perkenalkan dulu Ustaz Nurul Huda atau yang akrab dipanggil dengan Ustaz NH kepada Ibu-ibu semua dan pemirsa yang ada di rumah. Ustaz NH ini merupakan eh Salah satu dari founder family consulting dan penghasil pesantren motivasi Indonesia. Dan sudah menikahkan, penghuru menikahkan 2.000 pasang. Iya. Yeah. Uh. Pasang pengantin, pengantin ya? Pengantin, Masya Allah. 2.000 ya? 2000, ini, pensiunan oh. ini pensiunan penghulu itu. Pensiunan sudah pensiun dini. Ustaz Hanal, kita membicarakan tentang hikmah sebuah perceraian yang sampai ya. sekarang saya agak-agak. Oh. <laughs> iya, Benita soalnya. Baru menikah tahun ini jadi belum merasakan dikaliku nah, setengah dini itu kan. Jalan yang panjang, berliku dan berbukitan nah, itu betul. Belum merasakan kan masih beberapa hari jadi masih indah-indah saja. Nah. Cuma kita tidak tahu bahwa ke depannya kita tahu kan setengah dini karena begitu berat perjalanan yang dia lewatinya. Lalu bagaimana ya. dengan uh, perceraian itu sendiri. Ustaz RH. Betul sekali. Sebetulnya istilah tadi yang e, kalau kita menggunakan istilah e, perceraian yang indah atau indahnya perceraian. Itu ini Ibu punya usahakan membuat saya, Oh, indahnya perceraian. Jadi <laughs> jangan dulu membuat kita mendahului dengan pernyataan-pernyataan negatif. Hmm. Karena bahasa saya indahnya perceraian itu masih di bawah sederajat dari bahasanya Allah itu. Hmm. Karena Allah menyebutnya imsakun bima'ruf atau tasrihun biihsan itu. Ya celaikanlah mereka dengan dengan ihsan. ihsan. Ihsan itu di atas indah itu. Iya, betul. Jadi e, tentu saja ada makna yang dalam kan di balik kata e, ihsan itu. Iya. Eh buktinya ada Zaid yang bercerai dengan Zainab, ya. ada ulama yang bercerai dengan istrinya. Artinya apa? Ada yang perlu kita pelajari bahwa Umar Man, menceraikan. Umar juga pernah hmm. menceraikan lalu kemudian muncul ada istilah talak bid'ah ketika ya. dalam keadaan haid lalu kemudian hmm. diminta rujuk kembali. Kan? Betul. Ini bagian-bagian yang nyata di dalam sejarah sehingga kalimat tasrihun biihsan atau bercerai dengan ihsan itu harus betul-betul kita edukasi kepada masyarakat, kita sosialisasikan bahwa hmm. ternyata bagian tertentu Allah bisa jadi ridha Allah terhadap perceraian. Ya sepakat betul karena apabila dilanjutkan pernikahan ini tujuannya tidak terjadi lagi tujuan tidak terjadi kebahagiaan tidak tercapai dan karakter yang berhimpun yang tidak saling menguatkan menjadi akan membawa kepada kerusakan karakter berikutnya ya. saya rasa ini ada kalimat yang menarik salah satu daripada hikmah perceraian Ibnu Sina dalam kitabu Syifa, Ibnu Sina ini pakar kesehatan sebetulnya ya. Yeah. Pakar kesehatan membedah tentang persoalan medik biologis manusia tetapi beliau pernah membahas tentang jiwa. Hmm. Dan ketika membahas tentang jiwa beliau kasih ilustrasi kenapa orang bercerai. Hmm. Nah, ketika orang bercerai beliau bilang berhimpunnya dua karakter yang tidak saling menguatkan yeah. akan membawa kepada ranah kerusakan yang berikutnya. Sepakat? Begitu kita cerita. Betul. Makanya Allah katakan bahwa Kualitas itu kan ibarat sebuah tempat bertanam. Tanah sedangkan laki-laki itu kan ibarat yang menanam. Maka tanaman-tanaman yang baik akan muncul dari tanah-tanah yang baik. Sedangkan tanaman-tanaman yang muncul dari tanah-tanah yang rusak itu hanya merusak tanaman tersebut. Karena kenapa? Laki-laki pemberi benih, sebaik apapun benihnya kalau kemudian ditanam pada kemudian tan uh, tanah yang salah pasti akan rusak. Demikian sebaliknya. Betul sekali. Pemirsa jangan ke mana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi tetap dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Kehidupan. Alhamdulillahirabbilalamin kembali lagi kita dalam acara Inspirasi Iman Langkah menuju. Nah sebenarnya ketika kita membahas tema pada hari ini yaitu hikmah sebuah perceraian, tentu sebelum mencapai langkah terakhir sekali perceraian, tentu uh, tidak semudah itu kan Ustaz. Bolehkah dibagi kepada kita semua uh, mengenai proses-proses yang sebaiknya harus dijalankan sebelum mudah untuk mengucapkan kata cerai itu. Iya, padahal sebelum pernikahan sebelum oh, pas pernikahan kan pas saya menikahin lu, uh, saya ingat sekali bahwa dulu uh, penghulunya minta saya baca si goatalik. Yeah. Iya. Saya katakan aja, enggak, saya enggak mau baca ini. Lah kenapa? Karena saya serius menikahi istrinya ya, <laughs> jadi saya enggak mau menceraikan dia tadi. Yeah, Sampai yeah. sebegitunya kan. Ya, artis tiap orang menikahin pasti pengen lancar. Betul, betul. Nah, tapi ya betul tadi, silakan, San. Iya, yeah, sebetulnya ini kalau kita lihat secara psikologis, problem prahara terjadi dibanding setelah perceraian terjadi. Kalau untuk anak-anak, bahkan untuk korban yang menjadi apa e, dilemahkan saat itu. Korban yang dilemahkan itu tergantung ya. Kalau hmm. yang mengajukan suami, yang dilemahkan ya istri. Yeah. Kalau yang mengajukan istri ya berarti suami juga yang dilemahkan karena hmm. nanti ada konteks yang disebut khuluq ya. Gugatan cerai dari istri kepada yes. suami untuk suami yang durhaka dan zalim dan yang lain-lain. Nah, eh menurut teman-teman psikolog itu dalam sebuah penelitian memang anak yang berada dalam kondisi perahara rumah tangga yang belum selesai itu jauh lebih rentan. Hmm dengan perceraian setelah bercerai gitu. Hmm. Karena kalau bercerai kan sudah yes. jelas ya statusnya sudah jelas. Nah, mungkin kalau kita belum bicara pada soal akses yang ditimbulkan dari perceraian tadi, yang harus ditemukan dulu ini kan antara yang yang berkompetisi nih, yang bertempur ini, si suami dengan si istri. Kalau bahasa Al-Qur'an itu fa fa in khiftu bishaqaqatin bainahuma faba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha kalau anda khawatir ada cekcok antara suami istri maka utuslah yang namanya hakami ya yeah, dia dimediasi oleh sultan penengah bahkan disebut bainahuma dari keduanya dari keluarga min ahlihi wa min ahliha dari keluarga suami dari keluarga istri berarti uh, hakim ini betul-betul hakim yang adil yang tidak subjektif hmm. tapi yang objektif yang mengau dalam masalah dia ikut dalam masalah hmm. tetapi mencari jalan keluar dari masalah. Ya. Dah, nah, ada kalimat yang penentu menurut saya di ujung ayat 35 surah uh, An-Nisa ya, surah yeah. An-Nisa ini. Kata Allah begini. E yuridah islahan, okay. yuwaffikullahu bainahuma. Bila kedua hakim tadi bermaksud mengislahkan kedua pasangan suami istri, maka Allah akan memberikan taufik okay. kepada keduanya, kepada suami istri tadi. Jadi hakim itu mediator konsultan. Tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan untuk bisa mengubah karakter yang lagi berantem. Gitu. Tetapi carikan pasti hakim yang adil, yang objektif, yang yang paham, yang expert di bidangnya. Kayak sekarang ini kritik besarlah buat teman, -teman yang membangun rumah tangga gitu ketika mau curhat kepada sembarang orang hmm. gitu ke Facebook, ke Twitter, Facebook, Twitter Wah, itu ternyata lagi. Jadi sekarang Aiman. ada istilah yang kemudian ngikutin benar-benar. Dia tuh gini, terus suaminya diwajari terpisah. Heeh. Hmm. Kalau itu Saya diceritain enggak? Cerita itu menjadi komoditas. Hmm. Yeah. Iya. Hipotema. Jadi itu jadi nilai ya. Kemudian nah. yang buat katanya mempublikasi diri, meng-upgrade popularitas dan lain-lain. <laughs> nah, untu billah ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Hmm. Tetapi saya lihat bahasa Allah tentang pentingnya memilih hakim yang betul-betul punya niat mengislahkan. Hmm. Nanti itu yang akan mengundang taufik Allah. Hmm. Ima rujuk kembali atau ima bercerai, kalau Allah sudah kasih taufik, dia rujuk dengan kebaikan, atau dia pisah dengan kebaikan. Betul. Itu yang paling utama gitu. Nah, problemnya sebagian kita ini tidak menjalani itu. Ketika Mbauki um, tadi mempertanyakan kita menanyakan gitu ya menanyakan bagaimana proses sebelum emergency exit kita ambil keputusan nih. Ya ikuti dulu caranya. Cara Quran adalah lakukan mediasi. Ketika itu dia sedang mengundang Allah menurunkan taufiknya. Ini yang dilupakan banyak lembaga pendampingan keluarga. Hmm. Gitu. Jadi ini bukan onset, ini bukan sebuah apa nilai budget tertentu ketika orang mau cerai ah ini kesempatan nih. nih bukan itu tetapi yuridah islahan kau selamatkan dia dari konflik nanti Allah turunkan taufiknya maka mau dengan harga berapapun ketika niatnya itu sudah uh, apa profit tidak dan tidak profit atau tidak baik Allah tutup taufiknya itu hmm. jadi Islam luar biasa kalau Islam memberikan bagaimana proses-proses untuk hmm. dan segala hal termasuk betul. dalam betul bidang menyelamatkan pernikahan ini. Betul, betul. Selain ini kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang sebenarnya saya sangat tertarik sekali dan terus berdoa dalam hati ya Allah jadikan saya dan suami okay. pasangan dunia akhirat ya Allah gitu ya. Bang Kakak mau pulang. Antal sih kenapa? Mau bermesraan lagi dengan istri, ah. Alhamdulillah. berislah, berislah, heeh, berdamai. Ustaz Nurul tadi berkata-kata berswafwa bahwa mempertimbangkan ternyata perkawinan adalah sebuah hal yang sangat luhur. Betul yang sangat apa namanya menjadi tonggak kita untuk menuju surganya Allah. Amin hmm. ya Allah, mendapat ridho Allah. Saya doakan insyaallah semoga Sakinah tidak timpa saya jadi kangen sama istri saya. Istri siapa? Istri saya sendiri, Nong. Oh ya, silakan. Asalamualaikum. Semoga lancar ya, selamatkan pernikahan. Hidup pernikahan. Maju pernikahan. Baik, kita berdoa semoga kita akan kembali lagi sekali yang satu ini dengan pembahasan yang lebih mendalam lagi. Jangan ke mana-mana, tetap dalam inspirasi iman langkah menuju syurga. Alhamdulillahirrabi'alamin Pemirsa semua kita kembali lagi dalam sebuah acara yang terus menonton kita menuju ke arah Allah InsyaAllah Apalagi kalau bukan inspirasi iman langkah menuju Istiqamah Tetap dalam tema kita pada hari ini yaitu Hikmah perceraian. sebuah perceraian Ketika pada akhirnya kata Allah memang yang terbaik adalah bercerai Tentu berpisah kemudian bagaimana cara memanage hubungan baik mm -hmm. Dengan sang mantan ini Ini kalau sudah berbicaranya tentang perceraian atau menjelang perceraian, ya. ya. Ini ada empat kapsul utama ini, ya. kapsul. Kapsul motivasi ini oh. buat buat pasangan yang sedang dilanda huru-hara perceraian ini. Yang pertama adalah eh jernihkan pikiran dan emosi. Hmm pikiran emosi harus dijernihkan karena enggak pernah ngambil keputusan kalau lagi emosi. Kalau lagi emosi pasti nyesal. Pasti nyesal. Hmm. Nah, ini problemnya nanti akan mengarah kepada kadang-kadang kalau emosi sudah meledak-ledak, ucapan talak itu suka gampang keluar. Iya. Akhirnya banyak orang yang sehari berantem 7 kali ngucapin talak gitu. Hmm, Padahal 3 lagi. Betul, ucapan talak ini kan punya aspek hukum, betul. akibat hukum yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah inisiasi untuk memulai Jadi setelah kita jernihkan emosi kita, berinisiatiflah untuk memulai. Jangan menunggu pasangan kita yang memulai. Hmm. Nanti bisa 1 minggu, 2 minggu, sampai 2 bulan. Saling menunggu mulai. soalnya. Saling iya. menunggu dan akhirnya itu sudah sudah uh, apa? sesuatu yang menunggu untuk meledak. Saya maafin kamu kalau kamu eh uh, saya maafin kamu kalau kamu minta maaf duluan. Nah, <laughs> itu kan problem. Akhirnya hmm. nunggu berhari-hari dan tidak selesai. Berinisiatiflah untuk saling memulai. Ya. Yang ketiga, tentukan tema persoalan. Hmm orangnya ribut sering kali membawa ke mana-mana persoalan secara general. Ya. Jadi kalau perlu ketika kuda-kuda sudah dipasang, siap hmm. mau berantem nih ya. Cari kesalahannya banyak semua tuh. Kesalahannya, kesalahannya banyak semua. Nah, nah, sebelum Kamu itu sih ibumu. Nah, uh, <laughs> sebelum itu dimulai, uh, Mas Felix tadi bisa kita siapkan dulu temanya. Hmm. Apa mau ribut ya? Iya, kita nah, ribut, ribut tentang apa nih? Kita ribut tentang apa nih? Temanya disiapin, temanya disesuaikan. Hmm. Nah, yang terakhir itu yang penting adalah undang konsultan, undang yeah. hakim, undang mediator. Ini kalau hurufnya digabungkan yang pertama jernihkan emosi, inisiasi. Inisiasi memulai, tentukan tema masalah. masalah, mediator. Undang mediator. Gitu, gitu. Hmm. Kapsul gitu untuk mengatasi sudah. Baik <gudang> masyaallah. Ustazkan Ha, kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa yang mau sharing Insya kepada Allah. kita semua. Asalamualaikum Mbak Yuliara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Saya berkunjung ke rumahnya yeah. AG dan Masyaallah. Assalamualaikum Teh Pepi. Salim dulu insyaallah. Capek? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan duduk Teh. Silakan silakan. Iya. Ya. ya. Oke, okay, panggilnya Teh Teh atau teteh Mbak, lebih nyaman apa? apa. Jangan Akam ya, sama <laughs> saya berhijab. Keulargaan ini akan berbagi kepada kita semua, Ibu-ibu dan pemirsa semua tentang kisah. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau sharing untuk kebaikan kita semua yang terima ada di sama sini. Sama seperti yang kita ketahui bahwa uh, Allah mentakdirkan sebuah kisah yang insyaallah menjadi pelajaran hidup yang luar biasa untuk Teh Yulia Rahman dan juga mungkin, untuk kita semua dan untuk kita semua yang bisa di-share. Mungkin boleh di-share. Maka eh uh, mungkin gini ya. Sebenarnya yang namanya perceraian itu kalau menurut Yulia secara pribadi gitu, itu sama seperti ujian-ujian pada umumnya. Masalah ujian-ujian yang lain gitu loh. Ya seperti juga kita ditinggal meninggal, kematian hmm. itu juga kan ujian gitu loh. Cuma memang kalau kita mau agak e, balik sedikit ke belakang gitu ya. Perceraian itu kan rasanya aib ya. Gitu. Itu sebenarnya kalau urusan pribadi itu e, waktu itu merasakannya seperti itu apa ya nanti kebetulan juga kerja di publik gitu ya. Apa ya nanti orang lihat ya? Apa yang orang ngomongin orang tentang? Apa yang orang ya. orang ngomong apa ya tentang saya? Udah gitu apa ya yang mereka nanti akan uh, pikirkan tentang saya gitu kan? Itu untuk ke publik gitu. Terus memikirkan ke keluarga. Apa ya kata mama saya? Apa ya kata papa saya? Adik saya gitu kan? Terus ditarik lagi lebih dalam lagi. Terus anak anak saya gimana ya? gitu loh. Sebenarnya itu yang memang uh, secara umum mungkin enggak cuma iya doang yang merasakan secara umum orang merasakan itu gitu loh. Bagaimana menghadapi masyarakat, sosialisasinya bagaimana, keluarga ya. dan juga lebih dalam lagi ke anak kalau memang udah punya anak. Tapi kenyataannya kita memang tidak boleh uh, merasakan membawa hal itu menjadi sesuatu yang negatif. Kenapa Yulia merasakan itu? sama ini kita terlalu berdogma sama uh, ketidaknyamanan itu adalah ujian. Jadi makanya pada saat ada permasalahan ini saat itu ya, heeh. Saat itu merasa ini ujian. Ya Allah tega banget ya. Kenapa sih? Padahal kan aku enggak ngapa-ngapain. Padahal aku aku aku aku Wiini. Ya kan Wiini gitu. Tapi saat ini, saat ini berpikir gitu. Berpikirnya bahwa Ya Allah, gitu ya. Kenapa ya kemarin saya menyalahkan Engkau ya? Padahal sudah jelas nyatanya, sudah jelas adanya bahwa apapun yang di depan saya ini itu adalah ujian yang Engkau berikan untuk saya. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, perasaan kamu gimana? Alhamdulillah saya bisa menerimanya karena Allah menyajikan ini memang mungkin tampaknya tidak enak, tapi itu ujian yang Allah berikan buat saya. Terus ada juga yang bilang tega ya misalkan dari lawannya ya. ya. Tega ya kok dia begitu sama kamu? Oh, tidak. Dia tidak jahat, dia tidak tega. Itu Allah sajikan dia itu seperti itu bukan maunya dia. Itu udah Allah sajikan buat menguji Yulianya. Cuma saat itu, saat itu Yula belum banyak keyakinan-keyakinan ilahiahnya. Yang bicara itu bukannya hati tapi akal. Yang ada keluar Langsung. itu emosi. Yang tadi kan yang tadi dibahas di awal mengalami Ma marah kepada Allah juga kan. Kecewa, nangis, hmm. hmm. enggak marah yang oh, lalu kan enggak gitu. Ya Allah, saya kan udah berusaha menjadi apalagi ini perceraian yang kedua ya. Hmm. Dan tidak mudah ini kedua buat saya gitu. Makanya itu yang saya bilang, mungkin kalau yang pertama masih mudah ya, masih yang merasa ya tadi merasa bahwa egonya itu di atas rata-rata gitu ya. Oh ya udah, saya masih bisa. Anak bisa sabar. tidak berpikir apapun. Hmm. Yang ada adalah aku, aku dan aku gitu. Hmm. Pada saat yang kedua ini yang memang akhirnya oh iya ya, yang pertama terjadi begini, yang kedua begini, pasti Allah punya maksud. Ya. Maksudnya bukan buat siapa-siapa, buat mulia. Hmm. Buat aku, bukannya buat orang lain. Ada gitu. apa yang pengin diajarkan oleh Allah? Iya, gitu. Baik, uh, slime ini nanti Ustaz NH akan memberikan komentarnya. Tentunya ketika Allah menghadapkan setiap orang untuk kita itu adalah pembelajaran yang luar biasa yang bisa kita ambil. Untuk pemirsa semua jangan ke mana-mana, slime ini kita akan menggali lebih dalam lagi dan memberikan hikmah untuk kita semua tetap dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Alhamdulillah, Rabbi alhamdulillah untuk pemirsa semua kembali lagi dalam sebuah acara yang memberikan banyak sekali hikmah dan manfaat untuk kita semua, apalagi kalau bukan Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah kembali kepada cerita Teh Yuliya Rahman yang uh, diberi ujian untuk kenaikan kelas ya, dari ya, Allah Subhanahu wa taala ke dengan kegagalan dua kali. Ya. Insyaallah sekarang lihat masyaallah subhanallah sudah dibuat Allah diangkat derajatnya oleh Allah. Amin. Amin. dengan mengetahui amin. lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu Allah. Boleh dilanjutkan ceritanya Teh? Iya. Yang pasti sih enggak uh, bohong ya. Kan semua itu ada proses. Ya. Proses di mana merasa bahwa sendiri merasa enggak tahu harus bagaimana hmm. gitu. Tapi tidak ya berharga. tidak berharga gitu. Dan yang luar biasanya lagi kan pada saat ini yang terpikir adalah anak. Hmm. Gitu ya. Pertama adalah mental anak yang pertama dulu karena dia sudah mengalami kegagalan kan. Ya. Nah, sekarang dia harus mengalami melihat kejadian untuk yang kedua kalinya. Itu enggak mudah. Sampai rasanya nih ia tuh enggak berani untuk melihat mereka gitu. Kayaknya udah Mana? tutup telinga, tutup mata, pokoknya lempang aja. "Ayo Nak, sini." gitu ya kan. Ini kan yang tadi, masa-masa itu kan masa-masa yang memang eh uh, enggak mudah gitu ya untuk mau kasih pengertian, ada rasa di hati, apakah dia udah cukup mengerti kalau dikasih eh. pengertian gitu. Apalagi yang kecil saat itu masih 2 tahun 3 bulan gitu kan, masih sangat kecil sekali gitu. Nah, pada saat semua sudah berjalan di sini satu hal yang Yulia ambil bawa saya harus menyelamatkan diri saya dulu gitu. Setelah ketika bicara ke satu tempat, dua tempat, tiga tempat artinya keluarga, sahabat atau siapa, saya tidak menemukan kok jawabannya di situ. Semua hanya bilang satu kata, sabar. Ya. Tapi permasalahannya saat akal bicara, Yulia cuma bisa bilang, kasih tahu dong gimana caranya supaya bisa sabar. <laughs> Pasti itu semua bilang sabar ya. Ikhlas ya. Iya, tapi kasih tahu caranya kunci-kuncinya sabar dan ikhlas. 1 2 3 sabar. Hmm. Nah, kasih tahu 1 2 3-nya itu kan begitu. Akhirnya eh uh, obrolan kita tadi di belakang tuh tet case close. Oke, okay, saya buang semua ya. Saya buta fakur. Dengan diri sendiri. Saya pikir, saya lihat di depan mata saya. Saya enggak usah lihat keluar, saya enggak peduliin orang tahu Yuliara Rahman bercerai untuk yang kedua kalinya gitu. Saya enggak mau peduliin eh uh, mama saya gitu ya. Mungkin menahan rasa sakit melihat kondisi anaknya, gitu. saya enggak mau peduli itu. Yang penting saya harus selamatkan diri saya dulu. Yang tahu kekurangan saya kan saya dengan ya. Allah gitu. Makanya saat itu saya berkafakur, saya, saya berdiket, saya lihat. Alhamdulillah ya, anak saya kok sehat ya. Itu dulu saya harus bersyukur di situ. Anak saya sehat ya. Terus masa saya harus terus menangis, meratapi nasib gitu. Sementara dia cuma butuh saya loh saat ini gitu. Nah, di situ saya menganalogikannya itu adalah di dalam pesawat. Kalau kita di dalam pesawat sudah dikasih tahu kan sama kru awak pesawat itu kalau ada kejadian selamatkan diri kita dulu. Pasang sorry oksigen buat kita baru buat anak kita. Nah, jadi oke, okay, ya Allah Kata tau saya bagaimana saya harus memasang oksigen itu untuk diri saya. Ya. Yeah. <laughs> itu yang saya ambil dulu. Dah, dari situ baru saya jalani step by step. Saat itu memang masih dalam masa perceraian. Artinya proses perceraian memang sangat lama karena permasalahannya sangat banyak sekali yang dibahas. Oke, saya sudah tenang. Saya bisa menghadapi sidang juga dengan tenang. Saya bisa mengandalkan anak-anak juga dengan tenang. Setelah masa persidangan selesai, saya baru bertanya baru berani bertanya sama anak saya padahal itu juga setelah bertafakur dengan sendiri gitu ya maksudnya saya masih yang enggak uh, berani sama anak saya Kak padahal saya tanya sama anak saya setelah semua selesai Kak karena dia lebih besar dan dia perempuan itu yang saya harus jaga perasaannya eh nah, Kak kamu tahu enggak sih sebenarnya Bunda itu udah pisah tahu terus kamu nggak nanya sama Bunda gini lho Bun kalau aku tanya sama Bunda nanti Bunda sedih kalau Bunda sedih nanti Bunda nangis aku nggak mau lihat Bunda nangis disitu saya cuma merasa bahwa ya Allah ini anak umur delapan tahun Tapi kekuatannya luar biasa. Ini bukan semata-mata dia yang bicara loh. Ini corongnya Allah melalui Bian anak saya gitu. Di situ saya merasa bahwa oke okay, Allah, saya bisa. Saya kuat. Karena malaikat doa ini telah corong-corongnya Engkau gitu. Begitu deh. Akhirnya di situ saya langsung rubah mindset-nya saya. Saya rubah tujuan hidupnya saya apa? Saya hadirkan nur Allah dalam jiwa saya bahwa saya tidak sendirian. Ya. Saya enggak butuh psikolog, saya enggak butuh psikiater. Hmm. Saya hadirkan dulu karena ini adalah sajian yang oleh refleksi saya dan saya harus rubah bahwa ini bukan musibah buat saya. Ya. Tapi ini adalah suatu hadiah yang memang Allah mau kasih saya. Kalau orang bilang tadi Teh uh, Oki bilang derajat, saya bukan lihat itu, tapi Allah sedang melihat bahwa Yulia kuliah S1. Berarti akalnya dikuliahkan terus kan, tapi jiwa kamu, kalbumu tidak kamu sekolahkan. Puncuk terus, hanya Allah kasih ujian itu. Saya rubah mindset-nya ke situ. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya ya, kalau ada orang yang nanya sekarang sama saya. Ya, rasanya lo lebih tenang ya sekarang. Eh, uh, memang udah teratasi ya semuanya. Jujur. Saya belum bisa mengatasi terutama masalah ekonomi. Justru itu yang masalah utama kadang-kadang perceraian kan itu buat seorang single parents ya. Tapi saya bilang cara menyikapinya yang beda. Ketika mindset kita berubah, ketika kita sudah hadirkan Allah dalam jiwa kita, kita serahkan semuanya. Tepaan pertama yang datang apapun itu, aduh, belum bayaran nih. Ibaratnya gitu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Biarkan Allah yang menyelesaikan. Kita ya. hanya sebagai khalifah-Nya kok. Benar Allah kasih. Ya. Ibu kan lihat lusa ke insyaallah Teh Yuli Arruman menjadikan sabar dan salat sebagai penolong. Amin. Amin. amin insyaallah. Karena itu kuncinya ya. ya, ya. Baik. Dan Ustaz Naha akan menanggapi setelah ini jangan ke mana-mana. Kita akan mendengarkan sebuah yang sangat indah dulu sebelum kita membahas lebih banyak lagi. Silakan. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi kita dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Ya Ustaz, tadi udah ceritanya luar biasa Ustaz, Masya Allah. Allah. Ternyata hikmahnya ada. Ya. Secara fisik kelihatan, mm -hmm. kemudian ya, secara kemudian yang tidak kelihatan insya Allah lebih indah lagi. Mm -hmm. Boleh kemudian dikomentar Ustaz? Iya, uh, saya ingin mengatakan begini bahwa mudah-mudahan hadirnya Teh Yulia ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, mm -hmm. bagi banyak sahabat-sahabat muslim, banyak pemirsa bahwa jangan pernah mendahulukan buruk sangka terhadap kubat. Allah. Ya. Ada banyak cara bagi Allah untuk memberikan kebaikan buat kita lewat sesuatu yang menurut skala pahit. umum mungkin pahit gitu. Kalau kehidup tidak diberikan seperti itu belum tentu jadi yang sekarang. Betul gitu. sekali. Nah, tetapi juga jangan bikin syukur. <laughs> jadi nanti nanti juga ada yang Oh iya, nanti kan repot kalau begini. Nah, saya uh, sebetulnya ingin melihat bahwa untuk teman-teman yang uh, sedang mengalami kegalauan, krisis rumah tangga ya, apalagi di tengah perkara yang sulit sekali untuk menyelesaikan atau bahkan sudah menyelesaikan dalam bentuk perceraian yang ditempuh gitu maka uh, fahami coba kalau kita lihat tadi saya menangkap ada tiga inspirasi yang luar biasa yang dipaparkan tadi oleh uh, apa teh Yulia dan saya rasa teh Yulia ini tidak tidak mengarang ini mau mengucapkan begini kan sesuatu yang kemudian digiring oleh Allah untuk mampu menyampaikan ini menjadi hukum buat yang lain Yang pertama ketika perceraian itu terjadi, beliau sudah langsung melakukan sesuatu yang meskipun tadi diakui ini adalah yang kedua ya dan hantaman yang pertama lebih berat ketimbang yang sekarang. Istilah saya yang kedua ini beliau sudah lebih bedek. Apa itu hmm. bedek? Berdamai dengan keadaan. Hmm. Bermdamai dengan keadaan adalah langkah di mana kita ini menerima dulu. Menerima ketentuan Allah. Bagaimana kita mau menyikapi kalau menerimanya belum? Iya. Yeah. Yeah. Ada orang berkata saya enggak bisa menyelesaikan masalah, enggak bisa melepaskan masalah. Loh, Anda mau melepaskan sesuatu kalau Anda terima bagaimana gitu. Mm. Bagaimana Anda mau menghembuskan nafas sementara menghirupnya belum? Iya. Yeah. Kalau kita mau uh, apa ringan untuk bersedekah, terima maka dulu. terima dulu dari Allah itu. Setelah mm. itu makanya ajarannya ucapkan terima kasih gitu. Setelah menerima mm. mengasih. Nah, orang yang sulit menerima keadaan dari Allah diferlo itu hmm. Allah sudah berikan lalu dia tidak menerima, melepaskannya sulit. Berat sekali orang-orang yang tidak mau sedekah itu orang yang pelit. Ya. Yeah. Kenapa menganggap harta milik dia? Yeah. Bukan pemberian Allah. Termasuk case yang Allah berikan kepada kita. Apapun seberat apapun masalahnya terima dulu, berdamai dengan keadaan. Yeah. Yang kedua adalah menangkan kearifan diri bukan emosi yang didominasi tetapi kearifan diri itu yang kemudian menangkap hikmah apa yang sebetulnya Allah berikan. Ya. Tadi Tayuliah menyebut ada dua matahari yang menemani hmm. dan ini cara Allah untuk memberikan penguatan bagi Tayuliah. Dan yang ketiga adalah eh, saya rasa pada saat kemudian terjadi sebuah peristiwa yang sebetulnya tidak diinginkan ini kita bisa melakukan mapping priority. Hal-hal apa yang harus kita prioritaskan untuk kita tetapkan. Karena ini mungkin Mas Pelik tidak sempat difikirkan ketika perharaan itu terjadi. Warah wiri ke sidang iya. pengadilan, menghadapi Capek ini, itu, segala rasanya, macam. Cape dan lelahnya luar biasa. Nah sekarang divorce is done. Ya. Begitu sudah selesai ayo diperseritaskankan mana yang harus dimenangkan, mana yang harus diwujudkan. Semoga nah, mudah ini betul-betul memberi inspirasi buat semua sahabat muslim. Baik, masyaallah. Dan untuk pemirsa semua apabila ingin bertanya kepada narasumber kita yang hebat-hebat di sini bisa langsung bertanya ke Twitter @inspirasiiiman. Kita kembali lagi setelah ini, jangan ke mana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang sangat indah. Silakan. Alhamdulillahirobilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Oh, Jadi segala sesuatu ada hikmahnya, ya, jadi kalau uh, kita perhatikan Teh Yulia sebelum kemudian uh, berubah seperti sekarang dengan cara berbicara, cara menyikapi segala sesuatu, cara berpakaian. Sekarang Allah sudah menunjukkan sebuah jalan walaupun tadi tidak mudah, ya. tapi terkadang memang ada beberapa hal kenapa Allah menan memberikan jalan keluar seperti ini, pasti ada beberapa hikmah. Salah satunya kemarin Munas saya pernah dapat. Satu kemudian uh, apa namanya curhat dari seorang kemudian seorang uh, istri yang kemudian memang dia mendapatkan suaminya yang sudah sangat-sangat bermaksiat sekali luar biasa. Jadi bermaksiat yang tidak mungkin bisa diterima oleh sebuah keluarga. Bagaimana mengenai maksiat? Banyak misalnya contoh kalau cuma sekedar bukan sekedar ya kalau ambil riba misalnya itu masih bisa dinasihati. Tapi kalau kemudian sudah mohon maaf menyukai lawan jenis kemudian apa namanya ee uh, menyakiti istrinya punya kelainan, memukul dan sebagainya, menggunakan narkoba dan sebagainya, sementara dia punya anak yang diselamatkan. Maka perceraian menjadi sebuah jalan. Bukan menjadi sebuah hal yang apa namanya? tabu untuk menjadi jalan keluar pada saat itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjutkan ada ibu-ibu yang pengen bertanya, kita sambut dulu. Ibu dari mana, Ibu? Silakan. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Komariah dari Masjid As-Sabirin dari Sawangan Bojong Sari. Disilakan Ibu. Heeh, saya mau bertanya Pak Ustaz. Seorang istri meninggalkan suaminya dan anak-anaknya. Silakan suaminya enggak mau bercerai. Heeh. Hmm Bagaimana -mm. hukumnya Pak Ustaz? Meninggalkannya ke mana ke pasar, Bu? <laughs> meninggalkan begitu aja. Begitu saja. Nah, uh. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saat jadi kalau ada seorang ibu meninggalkan keluarganya mungkin karena satu sebab tertentu ya. tapi kemudian uh, laki-lakinya tidak mau menceraikan. Nah, ya. itu jawabannya seperti apa, Ustaz? Iya, uh, dalam fikih uh, munakahat perceraian itu dijatuhkan oleh suami. Betul. Ketika kemudian suami tidak mau menceraikan, maka status istri tetaplah sebagai istri. istri. Nah, nanti dalam langkah hukum berikutnya akan ditelusuri dulu kalau ternyata suaminya itu adalah bermaksiat, kemudian melakukan tindakan kezaliman seperti tidak memberikan nafkah hmm. ya, kemudian tidak memberikan kasih sayang, hmm. tidak memberikan perlindungan, bahkan sudah memberikan ancaman dan lain-lain. Hmm. Nanti si istri memiliki hak hukum yang disebut dengan khulu khulu itu adalah melakukan gugatan cerai tetapi bukan istri secara langsung mengatakan sudahlah kalau begitu saya khulu saja ya saya kembalikan ini maharnya saya khulu kemudian jatuh talak satu tidak nah ini banyak yang disalahpahami oleh kalangan masyarakat tentang kata-kata yang termuat di dalam sihah taklik kalau dalam sihah taklik setelah akad nikah biasanya kan diucapkan sesudah akad ini saya fulan bin fulan akan berjanji dengan sesungguh hati mempergauli istri saya dengan baik ya. Ya, disebutkan sifat taliknya satu meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut atau saya tidak menafkahi wajibnya kepadanya 3 bulan namanya atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya atau saya membiarkan tidak mempedulikan istri saya 6 bulan namanya kemudian istri saya tidak rito dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang dan suami saya membayar, eh betul ya istri saya, membayar uang sebesar 10 ribu rupiah sebagai iwat atau pengganti kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya nah ada sebagian yang mengatakan suami saya sudah melanggar diktum yang terlalu eh pertama misalnya atau yang kedua ya, tidak berbicara wajib katanya 3 bulan lamanya berarti kalau gitu saya sudah jatuh talak dong karena suami saya sudah melanggar oh tidak kalau dalam sikatali tadi disebutkan dia yang bersangkutan pertama tidak rido hmm. yang kedua mengadukan halnya kepada qadhi kepada hakim sekarang kan ada pengadilan agama diadukan yang ketiga dia membayar eh, pengaduannya diterima ya dan bayar iwad dan membayar iwad pengganti nah nanti Ini ada proses hukum. hukum, hulu itu ditetapkan oleh seorang hakim Jadi maksud saya jangan dulu mengatakan apakah posisi dengan dia meninggalkan itu harus berarti sudah bercerai atau belum Kalau dia belum melakukan tindakan hukum dengan hulu tadi maka berarti belum bercerai belum bercerai. Ya. Berarti masih dalam bingkai pernikahan pernikahan. Nah, Baik, itu. Ibu Komaria jelas ya, Bu. Baik, ini ada satu pertanyaan terakhir uh, dari uh, Twitter kita. Twitter. Seorang sah seorang sahabat kita bertanya kepada Teh Hilia Rahman dari @melani_dian, paling enggak tahan, paling tidak tahan saat masyarakat memandang negatif pada seorang janda. Padahal hmm. itu bukan mau saya. Bagaimana Teh? Ya, memang uh, kalau lihat status gitu ya, janda yeah. itu kayaknya konotasinya kan sudah negatif gitu. Yeah. Karena memang tidak bisa bohong juga. Mungkin di luar sana di masyarakat ini eh uh, banyak orang memanfaatkan dengan status itu dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Yeah. Tapi kita harus percaya gitu loh. Kita harus percaya sama diri kita dan kita harus percaya sama keyakinan kita. Apa yang kita lakukan itu jangan pernah mau dinilai oleh manusia. Cepat kita loh. Apa yang kita lakukan kita mintanya sama Allah. Artinya bahwa tidak ada yang berhak menilai siapapun kecuali Allah. Yakini itu. Artinya, banyak juga di luar sana yang mungkin dia harus bekerja karena single parents, pulang malam. Kalau memang dia ikhtiar pulang malam di jalan Allah, Insya kenapa mesti takut? Betul. Allah yang lindungi kita. Biarkan mereka itu yang mengguncingkan di belakang. Itu kembali lagi sajian yang Allah berikan lewat mereka itu supaya bahwa kita ini bagaimana menyikapinya kalau enggak ada pacar kan katanya ya waktu masih berumah tangga kan suami ujiannya nah kan suami udah enggak ada nih ceritanya kan udah beres satu ujiannya nah terus tinggal menafkahi anaknya dapat pekerjaan alhamdulillah anak sehat alhamdulillah terus ujiannya dari mana diguncingkan itu kan ujian Betul. jadi apapun yang Allah berikan Baik aja kalau kita sudah berpikir seperti itu. Kita enggak akan malu status kita janda 10 tahun, 50 tahun juga gitu ya. Ya kan ketetapan Allah. Dan hati-hati bagi orang menggunjing karena apa namanya Imam Ahmad pernah berkata kalau siapapun yang menengunjungi seseorang karena dosa yang dia perbuat apalagi bukan dosa ya mm -hmm. karena dosa yang diperbuat maka ulama-ulama bersepakat bahwa Allah akan menguji kepada dia sebuah keadaan yang sama sebelum dia meninggal Jadi oh, oh, hati-hati tuh jangan hmm, sampai nah, iseng-iseng tadi Itu kalau ada, ada orang berdua saja kita gunjingkan Betul. dengan dosa dia itu kemudian kita bilang oh dasar lu pelacur lu dasar begal oh, hati-hati Apalagi kemudian sesotenya tidak dosa Iya. Dan di pergumulan ya hati-hati menjalan Allah menguji dengan hal yang sama. Baik hati-hati untuk uh, kita semua untuk menjaga lidah-lidah kita ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini dan ke mana-mana kita dengarkan sebuah yang sangat indah. Silakan. Kita kembali lagi alhamdulillah tetap dalam acara Inspirasi Iman Langkah Menuju Istiqomah. Saya mau bertanya kepada Teh Yulia Rahman bahwa kita semua tahu tidak semua orang mau ketika tidak ada yang ingin bercerai dalam hidupnya. Maka ketika orang bertanya kepada Teh Jawabannya teh apa ketika orang bercerita, "Maksud saya ingin bercerai." Kemudian apa yang akan dia jawab? Padahal saya sendiri mengalami hal seperti itu. Ya. Memang belakangan ini ketika sudah banyak sekali ya fenomena perceraian itu gitu ya. Ketika ada acara seminar atau ada acara taklim, banyak yang bertanya seperti itu. Ya, cuma bisa jawab satu, jangan. Hmm. Jangan karena apa? Memang kita semua tahu, kenapa jangan? Kan Allah menghalalkan perceraian itu, katanya gitu kan? Iya, memang Allah menghalalkan perceraian itu kalau masing-masing pasangan itu tidak taat. Kalau masing-masing pasangan itu tidak berjalan di koridornya. Iya. Makanya sama Allah dihalalkan, kalian boleh berpisah ini bahasa ya orang awam ya. Kalian boleh berpisah, tapi ketika berpisah kalian sama-sama taat itu artinya kalau ketika dalam rumah tangga itu masing-masing yang satu mengajak kemaksiatan misalkan yang satu harus meng mengajak si istrinya keluar dari koridor Allah ya. itu boleh tapi kalau misalkan iya karena suami saya penghasilannya kurang oh, atau misalkan karena uh, maaf ya ah. KDRT misalkan itu maaf ini tadinya memang sangat luar biasa ya tapi KDRT terus satu lagi perempuan gitu ya saya cuma bilang well gitu ya Saya cuma bisa bilang begini. Secara umum aja kita sering dengar bahwa laki-laki itu ujiannya maaf ya laki-laki, laki-laki itu ujiannya adalah harta wanita tahta. Artinya ketika itu mereka pun sudah mendapat ujian loh itu. Nah, apa yang mereka sedang uji itu pun diuji juga kepada kita. Gitu loh. Jadi jangan pernah gampang memutuskan perceraian kalau bukan kalau itu masih di koridornya Allah, itu ujian buat kita. Suami ada perempuan lain, yuk kita berjuang untuk menghajab kalau boleh jujur mungkin dia juga enggak mau kok begitu. Kita masih ada peluang di situ. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena saya cuma satu yang saya yakini nama janjinya Allah. Ketika kita berikhtiar, ketika kita terus jalan di jalan-Nya Allah, itu peluang buat kita loh. Surga loh itu jaminannya. laki-laki bisa bohong atau manusia bisa bohong, perempuan juga. Tapi Allah kan enggak pernah ingkar janji. Allah tahu kok ketika hamba-Nya sedang berikhtiar untuk mengembalikan pasangannya misalkan ya hmm. untuk diri Dewi nih rumah tangga ini Allah tahu kok dan Allah juga akan ngasih jawaban kalau memang kalian tidak harus bersama-sama karena kalau kalian bersama itu juga tidak taat sama saya. Allah juga tahu. Yeah. Allah cuma suka ikhtiarnya kita. Jadi, topic. Kasih topik. Kasih hmm. tahu big jangan pernah kita memutuskan jangan sok tahu lah ibaratnya gitu. Kita nah, mau nah, nah. terima kasih masyaallah. Jadi kesimpulan dari counseling tadi sekaligus dari Ustazan hasilkan. Eh uh, seperti nama acara ini ya inspirasi iman saya rasa malam ini kita peduh dengan inspirasi dan ternyata benar sekali yang Allah katakan bahwa jangan pernah menyangka sesuatu yang menurut kalian buruk itu ya. ternyata buruk. Sesuatu ya. yang baik seringkali eh uh, dengan wajah yang pahit tetapi insyaallah dengan taslim tanpa tapi. Ah ini ada triple hmm. T ini ya, taslim tanpa tapi berserah kepada Allah, enggak usah pakai tapi, enggak usah pakai alasan, enggak usah pakai pembenaran, insyaallah akan kita dapatkan sajian yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ta Artinya adalah penurut daripada ayat tadi, Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu sama sekali. Mudah-mudahan kita selalu menjadikan pengetahuan Allah sebagai mudahan segala-galanya bagi kita. Keputusan Allah adalah mudahan kita terima dengan baik. Tentunya setelah kita berusaha kemudian lebih lebih baik lagi dan tentunya segala sesuatu ada hikmah. Maka kalau tidak bisa menjadi seorang anak seperti Fatimah, marilah kita menjadi seorang gadis semisal Maryam, kalau tidak uh, tidak bisa menjadi seorang gadis semisal kalaupun mendapatkan ujian dalam rumah tangga mudah-mudahan tadi kita bersabar kepada Allah apakah Allah kemudian akan memberikan jalan terbaik atau kita bersabar dan Allah akan memberikan jalan di surga seperti Asia yeah, ya masyaallah yeah. dan senantiasa sabar uh, husnudzan kepada sangat baik kepada Allah karena Allah mengikuti perasaan ke hamba-Nya yeah. senantiasa diciptakan oleh Allah Allah satu paket kita diciptakan satu batas dengan ujian-ujian baik yeah. berupa ujian kesenangan maupun ujian kesedihan dan mudah-mudahan kita mampu melewati ujian demi ujian yang sentosa Allah berikan selama kita hidup di dunia ini insyaallah yeah. yeah. saya ucapkan terima kasih banyak iya bu guru tentang. Oh, judulnya sudah penggalan sekali. Ini agak mengkhawatirkan tapi mudah-mudahan ini ditulis dengan baik sehingga tidak malah ini baik. Yang pertama saya hadiahkan untuk silanya Julia ya, Ustaz. Judulnya Indahnya Perceraian. Perceraian menurut nuh. Ini bukan mengajak orang bercerai ya Ustaz, ya mengajak untuk pernikahan. Terima kasih ini berguna sekali ya, untuk saya. Baik. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih untuk kata-kata. Selamat malam. Oke. Ustaz Rasul. Mas Felix Ilmu, terima kasih. Ustaz Anha, terima kasih. Untuk Ibu, -ibu Majelit Alim, terima kasih pada hari ini sudah hadir. Untuk pemirsa semua, insya Allah kita bertemu lagi uh, minggu depan. Dengan pembahasan yang luar biasa sekali. Dan kemana-mana, insya Allah, lebih banyak manfaat yang akan bisa kita ambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.